That's wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pemirsa Indonesia dimanapun anda berada, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di sini, tentu jadi Mama dan A. -A. Beraksi. Wah, pada lembas ini, ya. <guluh> ada yang beraksi, ada yang curhat dong, ya. Beraksi dulu ya bu ya, Mama dan A. -A. Beraksi. Bagi, nah, apa kabar ibu? Baik. Sehat alhamdulillah. Semoga keluarga juga, e, sehat semua di rumah ya Bu. Amin. Adik pemirsa, Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan selain untuk menjalani hubungan bersama. Pernikahan juga merupakan bentuk takwaan kita kepada Allah. Nah, dalam proses menuju pernikahan itu ada banyak cara salah satunya yang disyariatkan oleh Islam adalah dengan nou, Nah, seiring perkembangan zaman dan teknologi, social media yang semakin canggih, banyak juga dari kita yang menjadikan social media sebagai ajang pencarian jodoh. Bahkan banyak yang gampang banget jatuh cinta sama orang, hanya lewat dunia maya atau lewat social media. Nah, bagaimana hukumnya? Kita akan sama-sama, ikuti tausia mama untuk tema kita pagi hari ini, Jatuh Cinta di Social Media. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi zikrihi tatnainal kulubba bifadlihi tumpar dhulub Ashhadu an la ilaha inallah al-khalikul ma'bud Washhadu muhammad al rasulullah soripul ma'ud Wasolawatullahi wasalamuhu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli wa maripatihi Wa man tabiahum illa jatuh cinta di sosial media jatuh cinta itu perasaan kecenderungan laki-laki menyukai perempuan perempuan menyukai laki-laki itu normal dan itu fitrah dasar manusia namun ada yang lebih cenderung lebih berat kita tempat laki-laki banyak Teman perempuan banyak, tapi kok ada yang lebih cenderung, lebih besar kita suka dengan mereka? Ini yang dimaksud e, judul kita pada hari ini. Kecenderungan menyukai orang melebihi kecenderungan yang biasa. Lebih cenderung, lebih berat. Nah, kemudian disebutlah dengan perasaan jatuh cinta. Yang namanya manusia punya perasaan cenderung kepada lawan jenis itu normal. Dan ini fitrah dasar manusia. Yang namanya fitrah dasar, kalau orang Betawi bilang, dari sononya. Tidak bisa dihindarkan oleh kita. Apalagi dihapuskan sama sekali. Silahkan Anda lihat surat Ali Imran, ayat 14. Zuyina <tis> lina nasi hubus sahwati minan nisa wal libanin wal qonati dirmu kontor timinadzabi wal fiduh. Wal je een armé hebt, dan heb je een armé die je hebt. Je hebt een armé manusia je hebt. Je hebt een armé die je hebt. Je hebt een armé die je hebt. Je normal. een anda, die je hebt. Je hebt een armé die je hebt. Je suka Suka dengan kendaraan Suka dengan peternakan Suka dengan sawah ladang Di ujung ayat Yang namacam tadi Hanya perhiasan hidup di alam dunia Kepada Allah tempat kembali yang baik Artinya apa? Jatuh cinta itu normal fitrah dasar manusia Tidak mungkin manusia menghindari perasaan jatuh cinta Tidak mungkin Karena ini normal Semua pasti ada merasakan Bukan jatuh cintanya yang dilarang nggak dilarang, apalagi kalau bilang jatuh cinta dosa bohong tidak ada. Ini emang udah udah bawaannya nggak dari sononya. Cuman bagaimana mengelola perasaan cinta. Nah, kalau ibu perempuan menyintai laki-laki, laki-laki mencintai perempuan nggak dilepas begitu aja. Ada perasaan suka, perasaan cinta terus dilepas. Oh dipupuk. Lalu kalau sekarang kata zaman anak-anak zaman sekarang mah katanya ditembak. Jadi <laughs> kata anak-anak zaman sekarang kalau ada perasaan suka, perasaan cinta, langsung orang tadi ditembak. Ter. <laughs> Begitu ditembak katanya langsung jadian. Nah, bolehkah dalam Islam laki-laki nembak perempuan, perempuan nembak laki-laki? Maaf. Ini diharamkan dalam Islam yang namanya pacaran dilarang. Karena itu jina itu bukan hanya jinanya yang dilarang, tapi PDKT-nya pun dilarang. Walatak robu jina inna hukana pa hisyatan wasaa sabila Surat Manis Israel ayat 32. Jangan mendekati jina, toh nggak langsung jina aja kan? Jangan mendekati jina. Zina itu perbuatan yang hina dan sangat dibenci oleh Allah. Itu zina. Jadi artinya apa? Kan sebelum orang berbuat zina, kenalan dulu. Iya pak iya? Kenalan dulu, kemudian nanyain nomor HP. Barangkali begitu. Hehehehe. Janjian. <guluh> Makan bersama, nonton bersama. Naik motor boncengan. Kan itu mula-mulanya. PDKT-nya pun dilarang. Sekarang. Bagaimana sih yang namanya orang biasanya? Tadi Abdul udah bilang, kebanyakan sekarang yang main di sosial media itu jatuh cinta di situ dengan mudahnya. Kenapa? Terlalu gampangan. Belum kenal siapa dia sudah menyatakan cinta. Nggak tahu latar belakangnya siapa dia orang baik orang buruk sudah mengatakan perasaan cinta, rasa kecenderungan kepada lawan jenis itu normal rasa cinta itu normal fitrah dasar manusia yang tidak normal cara pengelolaan perasaan cinta kalau kita kelola dengan baik insya Allah hasilnya baik kalau kita kelola dengan buruk insya Allah hasilnya buruk bahkan kalau kita mengelola perasaan cinta dengan baik itu mendapatkan pahala misalnya ada orang punya perasaan cinta pada per seorang dia sudah siap nikah Usia cukup, penghasilan cukup, langsung ta'arup, siapa dia dilirik, dilihat, diselidiki, bibit, bebet, bobotnya, langsung menikah. Ini yang jempolan. Cara yang pertama. Cara yang kedua, seandainya perasaan tadi timbul dari seorang. Menyukai lawan jenis. Laki-laki menyukai perempuan. Perempuan menyukai laki-laki. Tapi orang yang bersangkutan. Yang punya rasa tadi. Belum siap untuk menikah. Boleh secara ekonomi. Secara fisik belum siap untuk menikah. Orang tadi wajib mengendalikan ini. Wal gaudi minum baid. Kendalikan hawa nafsu. Jangan dilepas. Banyak istighfar. Caranya bagaimana? Maaf. Tidak dilarang kok jatuh cinta dimanapun. Ketemu di darat boleh, di dunia maya boleh. Cuman jangan jadi manusia yang gampangan. Ini yang salah. Bagaimana menguranginya? Satu. Tolong jangan keseringan SMS. Atau barangkali WA-an. Nah. Karena apa? Kalau terlalu sering, nah datangnya cinta terpupuk. Terpupuk sekali lagi. Makin subur dengan seringnya-seringnya ber-SMS ria. Mungkin nyangket, mungkin cinta, mungkin nempel, mungkin dipuji. Ah, setan datang di sini. Coba. Yang selanjutnya bagaimana? Kurangi pertemuan. Kalau emang selama ini pernah bertemu. Jangan ada kalimat-kalimat janji-janji manis. Ini memberatkan orang tersebut. Apalagi... Ketika ngobrol dengan teman-teman. Jangan bercerita tentang dia yang ada cenderungi. Jangan. Kalau sering diomongin, sering melekat. Sering diomongin, sering nempel. Mungkin nempel, mungkin nempel di benak Anda. Mungkin sulit menghilangkannya. Kalau perlu, maaf. Buang nomor HP-nya. Hmm. Itu akan mengurangi. Saya tidak bercanda serius. Buang nomor HP-nya. Apalagi... Berpikir, dia bukan yang cocok buat saya. Saya cari kriteria yang lebih tinggi daripada dia. Dia kayaknya kurang pas buat saya. Mungkin imannya, mungkin pernikahannya gak sekupu dengan saya. Biar menekan perasaan ini, bahwa dia bukan sekupu saya. insyaallah mengurangi perasaan tadi. Kemudian apalagi? Manfaatkan waktu anda. Sesuatu yang benar berguna. Misalnya, banyak baca Al-Quran. Mentadaburkan Al-Quran. Ikut kursus yang bermanfaat. Bergaul dengan orang-orang soleh dan solehah. Kayak kita ini, insya Allah. Amin. amin. amin. Ini diantara cara mengelola perasaan cinta tadi. Hati-hati. Kalau ada orang punya rasa cinta. Dilepas. Oh, diikuti. Setan mungkin mengkilap. Tidak sedikit het dalam tanda kutip ada orang yang berbuat niet gara-gara jatuh cinta di medsos ini in orang ouders. Ik heb het niet in mijn ouders. Ik heb het niet in mijn ouders. Ik heb het niet in mijn ouders. Ik heb het in Pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikehendaki oleh Allah Tapi semakin berdekat kepada Allah Banyak berzikir, banyak baca Al-Quran Isi waktu dengan yang baik InsyaAllah perasaan tadi akan tertekan Lama-kelamaan berkurang menguap Mudah-mudahan hilang Amin Begitu dat je dat je wat tepake kita Tentang jatuh cinta di sosial media Sekarang saya akan absen dulu Ibubu Majlis Salim yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Majlis Salim Atin Cisalak Depok. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana Depok? Assalamualaikum. Oh Cisalak ini Ibu, ya bu, lebih tua Bukan Atn yang teman mini bu. Tapi ini di Cisalak ya. Banyak salak ya di situ. Banyak. Tidak ternyata ya. Cisalak tapi nggak ada salaknya bu ya. Baik terima kasih sudah hadir di sini ya. Yang berikutnya adalah Pak Jelis Salim. Assalam Cikalang Girang, Tasik Walaya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Girang? Alhamdulillah. Cikalang Girang namanya Bu ya? Alhamdulillah ini semuanya pada Girang. Tidak ada ya. ya, yang sedih satu juga. Bawa apa dari Tasik? Bawa Landu. Orang Ginang sama Landu. Landu. Landu ke naon? Ketan. Ketan, oh ketan ya baik. Terima kasih Girang, ya yeah. uh, olah-olahnya membuat kita menjadi girang. Oke, okay, kita harus break sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Terima Jilat tangan karena ngetikan, jilat mata kalau pernah bertemu, jilat hati itu sudah mulai dosa. Yeah. Kita lanjutkan lagi, Mama dan A'a Berasik Kita masih tentang jatuh cinta di sosial media Sekarang saya akan lanjutkan dulu Apsen Majelis Talib yang hadir di studio pagi hari ini Setelah itu, boleh ibu-ibu bertanya ya. Setelah dari Tasik, sama dari Depok Yang berikutnya adalah Majelis Talib Nurul Hikmah, Berbas. Assalamualaikum, berabas Apa kabar ibu, berabas Berabasnya di daerah Baik. Ah, iya dia juga ya. Kalau di, gak disebut Pak Gejugannya Kalo gak mau ya Bu ya <kulitrisi> Iya iya. Berbes Oke okay. berbes bawa apa dari berbes Bawa bawang, bawang goreng Kau oh, gak bawang mentah Oh iya baik makasih ya Bu ya Dari Pak Gejugan Jogi jogi jogi jogi jogi okay, Yang berikut adalah Majelis Alim Al-Hikmah Keramat Jati Jakarta Timur Assalamualaikum Apa kabar, kelompat dihati? Alhamdulillah, kelompat dihati ya, ya sebelah mana Bu? Pangung Luku Pangung Luku, iya Teman Mini ya Bu ya, ya, itu ya Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Bawa apa nih teman Mini? Oh masalah ya Bu ya, Alhamdulillah Gak apa-apa Bu, masalah di sini diperlukan Karena insya Allah nanti ada Solusinya ya. Berikutnya adalah Majelis Salim Nurul Ihwan Kampung Tarisi, Jasinga Astaga Kampung Tarisi, namanya. Ya. Tarisi apa Tarasi? Tarisi. Oh Tarisi. Yes. <laughs> iya singa, iya baik. Terima kasih sudah hadir di sini, Tarisi. Bawa apa? Opak. Bawa opak, ya. Ya. opak, apa opak. Oh, ya. Opak sama keripik. Ah keripik. Simping. Oh keripik singkong. Iya opak sama keripik singkong. Iya. Manisan juga bawa. Katanya iya. Mungkin bawa buat bekal bakal ibu ya. Jangan lupa adanya diturunin ya bu ya. ya. Kadang-kadang aku sudah kebawa lagi, Bu, oh, sampai sana. ya. Oke, sekarang ibu-ibu yang mau nanya. Siapa yang mau nanya, Bu? Yeah. Boleh, yang pertama dari Cisalak, Depok. Sakan, Pok, ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Andriani dari Majelis Talim Atin, RRI Cisalak, Depok. Yeah. Curhat dong. Iya, dong Ma. Saya punya teman perempuan sering main sosial media gitu, Ma. Tapi suaminya itu enggak pernah main sosial media dan sedangkan teman saya itu selingkuh. Nah, tapi kalau saya tidak kasih tahu suaminya, saya berdosa enggak, Ma? Saya rasa Anda tidak usah kasih tahu suaminya, kasih tahu teman Anda. Nasihati teman Anda. Kalau anda bilang ke suaminya, kaya pengaduan banget. Anda ngomonglah ke teman anda, bahwa itu perbuatan dosa, itu perbuatan maksiat, bahkan sudah melakukan perbuatan jina, jina tangan karena ngetik kan, jina mata kalau pernah bertemu, jina hati itu sudah mulai dosa. Makanya anda wajib ngasih tahu dua tiga kali anda ngasih tahu. Kalau anda tidak ngasih tahu, yang anda. wajib ngasih tahu. Terima kasih, ma. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang mau nanya, Bu? Boleh dari Girang. Jika lang Girang, ya silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Lina Marlina dari Majelis Taqlim Assalam Cikalanggilang Kota Tasikmalaya. Oke Cikalanggilang. Syukrat dong Ma. Ya. Yeah, ma. Saya punya teman laki-laki Ma. Melalui medsos teman laki-laki saya itu sering menjadi tempat syukatan saya. Uh, perempuan teman perempuan. Lama-lama si perempuan yang suka syukatan itu punya rasa gitu, masuka. Na oh. Nah apakah si laki-laki itu Harus menanggapi curhatannya Atau membiarkan saja? Man? Maaf ya. Yang namanya orang cinta. Kan gak langsung cinta. Tadi saya bilang. Kenalan dulu. Nanya namanya siapa. Nomor teleponnya berapa. Kemudian janjian. Ngajak makan. Ngajak nah, nonton. Ini dia. Allah bisa karena biasanya. Pertamanya gak kenal, jadi kenal. Kenal itulah lama-kelamaan nempel. Makanya ada peribahasa mengatakan, Kalau gak kenal, maka gak sayang. Kalau gak sayang, maka gak cinta. Ini awalnya curhatan. Makanya yang namanya curhat yang bernama siapa? Anda lihat al-mari. Al-insanu huri kuhaluan. Wa idam masaw jazuan. Fa Masal masar hairu man'an illa al-musallin alladzina hum an Al-Marid 19 sampai 22. Manusia tempatnya berkeluh kesah. Kalau ada kesedihan, kekurangan, perlu kesah mondong mana curhat. Kalau senang dan bahagia dia lupa dengan temannya. Kecuali orang yang salat yang salatnya daim Ngadunya hanya kepada Allah. Nah, ini salah curhat. Curhat itu syaratnya dua. Orang yang dicurhatin bisa menyimpan rahasia saya. Orang yang dicurhatin bisa memberikan solusi buat masalah saya. Tapi ini dia, karena kelabannya ini salah. Harus bersama perempuan. Salah langkah teman saya itu. Maka yang lelakinya juga jangan nanggapin, yang perempuannya juga mundur. Anda ngomong dua-duanya dosa kalau ditanggapin. Tidak mustahil ditanggapin rumah tangga yang cowok hancur, rumah tangga yang cewek hancur. Habis semuanya. Kenapa? Ngikutin setan. Begitu. Girang. Girang. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Girang. Ya. gitu duduk langsung gira Oke siapa lagi yang mau nanya Bu hmm. berpada ngantuk ya Girang brebes eh Pak Gejugan nggak mau kalau nggak disebut ya Pak Gejugan brebes mana Oh ini dia ya Pak Gejugan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Suci Herawati dari Majlis Taklim Hikmah, Pak Gejugan Bebes. Oke. Okay. Surah dong, Ma. Iya, yeah. yeah, dong. Ma, saya punya teman, suami istri. Suaminya sering SMS-an dengan wanita saya. lain. Okay, yang nah, sudah saya. punya suami. Mm -mm. Ya, ketahuan istrinya, Ma. Akhirnya, yang SMS-an itu, yang balas SMS itu istrinya, Ma. Terus-terusan, yeah. apa itu istrinya dosa, Ma. Tapi suaminya juga tahu. Bu, iya. Ada istrinya maistri. Kalau misalnya itu yang terjadi akhirnya itu setan yang kerja. Harus diselesaikan. Jangan istrinya yang balas SMS sana, suaminya stop dong. Ganti HP, nomornya kan enggak anggap berapa sih nomor sekarang? Gratis, Pak. Oh gratis. gratis kata Abang aja juga mama kan enggak pernah beli, dibeliin iya. doang. Jadi saran saya, kalau istrinya yang SMS, balas SMS sana, sama gilanya. mungkin Nyerang orang, salah gak bisa. Gak pakai mungkin-mungkin. Salah itu langkah yang salah. Menyesatkan semuanya akhirnya. Saran saya lebih baik ngomong sama suaminya, ganti nomor, beres. Beres semuanya. Kalau itu mah sama gilanya, bininya gila, lakinya gila. Gak ada yang benar, salah. Kita ambil langkah yang terbaik. Stop udah ganti nomor selesai kan jangan jadi masalah beres iya pagi juga terima kasih mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh nanti yang di sini yang palsu istrinya eh, yang disara tiba-tiba yang balas suaminya iya udah selesai selesai dah iya iya makanya nyari masalah baru iya oke baik kita harus break dulu sebentar nanti kembali lagi tetap di sini mamah dan aa en dan sebelum break saya mau kasih informasi buat grup apa namanya nih grup Anabawi ya sebelum mahasisnya Amit dan tiba-tiba hilang itu nama ini ya ya lihat ini ya ya buat ibu-ibu itu kan ada tua iya benar ya memorinya melenyapkan ada yang di rumah juga nih ya pada suka coklat ya nih grup Anabawi Nah ini terima kasih Buat ada ya Ini ada uh, yang namanya Coklatos drink Minuman coklat favorit saya nih ya Ini bisa langsung diseduh karena sudah 3 in 1 ya Harganya pas terjangkau pas bakat diminum uh, Untuk uh, Nonton mama dan a Ini sudah 3 in 1 ada bubuk coklatnya Ada krimernya dan juga ada gulanya ya Nih ya Hmm, hmm. Waduh, hmm. baru diaduk Eh, udah keaduk Kayaknya udah anak baui sih bener. Bener. Hmm. Hmm. Mau gak? Mau hmm. Beli Ini rasa rasa coklat Italia banget ibu ya rasanya langsung rileks sejenak Tarutkan semua masalah dengan bikin rileks hari ibu dengan coklat atau cokodri mama mia lezatos. Anda kerjaan ngurusin sosial yatim, akhir miskin masyarakat pengajian kan hanya perempuan tapi ada laki-laki caranya bagaimana kita tahu batas sebagai perempuan baik kita lanjutkan lagi Mama dan A sebuah bahasan tentang jeruji cinta di media. Jakarta Al Jakarta Timur. Oke, Bu Mohana. Curhat dong, ma. Iya dong. Mama, saya ini kan pekerja sosial. Sekarang kan zamannya zaman uh, zaman modern. Media sosialnya sudah canggih banget, ma. Apakah saya bisa? Uh, apakah saya harus membatasi hubungan saya dengan dengan laki-laki agar tidak terjadi fitnah, ma? Itu saja, ma. Yang namanya kita kerja dimanapun dalam tanda kutip. Mau kerja di kantor. Ke? Mau kerjaan kita kerjaan sosial. Tidak bisa terlepas dengan lawan jenis. Acara kita aja begini. Tuh, lihat cowok banyak, cewek banyak. Gak bisa. Ini dunia. Anda kerjaan ngurusin sosial. Yatim, pakir Miskin. Masyarakat, pengajian Kan hanya perempuan Tapi ada laki-laki Caranya bagaimana? Kita tahu batas sebagai perempuan Mana yang boleh, mana yang tidak Contoh dandanan Biasa aja Jangan MPO minta diperhatian orang <San> Itu kannya balik undang orang He, caper, cari perhatian itu yang kita jaga kelakuan kita, maaf kita ini masuk sosial gak bisa lepas pergaulah dengan laki-laki tuh ini walaupun anak-anak kecil lelaki apa? kata saya anak kecil karena saya nya udah nenek-nenek tetap aja ini anak lelaki kita punya batas caranya begitu kalau ibu mundur ya kerjaan ibu kapan lu kerja? keburu mati manfaatkan api anak, tapi kita tahu batas, dimanapun yang kita nyebur bergaul tahu batas, beres oke okay. okay. terima kasih mama yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih bu muhana baik, siapa lagi mau nanya bu bu muhana dari uh, tarisi Silakan Tari Si, sambel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dari Majelis Talim Nurul Ikhwan Tarisi Jasinga. Curhat dong Ma. Iya dong. Ma bolehkah saya memposting foto saya sewaktu masih kecil sebelum berhijab? di sosmed saya sarankan tidak usah tarisi ngundang loh ngundang siapa, oh cakep ha, setan datang hidungnya megar, dipuji orang hati-hati lo kenapa sih foto kita dipamerkan sama orang kalau tidak ada niat pengen dipuji sama orang saran saya, stop ngapain pamer-pamer foto itu mah buat kenangan nih saya pernah kecil kayak begini ngapain tarisi lucu seumur hidup sampai tua begini baru tumben tahu ada kampung namanya tarisi jadi, yes, yeah. jadi begitu tarisi <laughs> tidak usah oke okay? itu kenangan buat saya pribadi bukan buat dikonsumsi orang banyak lama kelamaan menimbulkan fitnah. Oke. Okay. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarisi. Oke, sekarang ada email lagi. Silakan ditampilkan. Dari Deviana. Si... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhantung, Ma. Iya yeah, dong. Orang tua mewajukan saya untuk berta'aruf dalam mencari jodoh pernikahan seperti kakak saya. Tapi saya tak mau selain kurang faham prosedurnya dan tak sesuai prinsip saya. Kemudian hadir seorang membuat saya jatuh cinta. Dan kami bercara menikah. Orang tua tak setuju. Karena yang jodoh saya dapat tak melalui proses ta'aruf. Bagaimana sebaiknya, ma? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua Anda benar karena kalau melihat taruf tidak banyak dosa, sedikit lah. Anda juga benar. Karena khawatir kalau tarufnya ta enggak pas, salah pilih, terlalu terburu-buru. Saran saya, kita sebagai seorang muslim jangan susah-susah. Kenapa tidak? Ibu Anda, orang tua Anda, Anda sendiri banyak istikharah. Minimal sebulan suntuk istikharah. Nanti Allah berikan jawaban. Yang pertama, boleh melalui mimpi. Yang kedua boleh jadi melalui kabar orang. Ada kabar orang mengabarkan dia orangnya baik. Ternyata Masya Allah keluarganya begini, turunannya begini, begini. Itu kabar baik. Kabar orang. Ternyata si Anu adalah penjahat. Orang tuanya begini, manya begini, bapanya begini, keluarganya turunannya begini. Ah, itu kabar buruk. Yang ketiga melalui feeling kita. Feeling itu kuat sekali. Baik buruknya seseorang. Insya Allah, Allah berikan beetje yang terbaik buat Viana. Begitu. ze hebben Oke, saya mau Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Depok. Ja! warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ja! Nama saya Wita dari yeah. komplek RRI Cisalak Depok. Oke okay, Bu Wita. Uh, curhat dong Mah. Ma. Yeah, yeah, dong Mah uh, boleh nggak nih Mah? Kan saya sebagai istri ini Mah menjaga kerukunan rumah tangga. Kalau sekarang uh, dengan adanya media sosial, saya lihat HP suami. Hmm. Atau sebaliknya suami saya lihat HP saya. Bolehkah okay, boleh suami Anda buka HP Anda? Boleh aja kalau saya Mas. Ya udah kalau begitu, Mas. Masa saya suka ada yang tidak boleh? Ya. Ada yang tidak boleh diumpetin. Kalau ada boleh ya silahkan boleh. Asal jangan marah-marah aja. Karena kita untuk menjaga kebaikan kita artinya saling terbuka. Artinya kalau boleh di tidak punya rahasia kita. Karena yang tidak boleh di artinya punya rahasia. Tidak masalah Makasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang mau nanya, Bu? Ya. Uh, Kota Tasik Girang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Neni Rosmiati Dari Majelis Taklim Asalam, Cikalanggirang, Kota Tasikmalaya Curhat dong, Ma kira saya punya teman kerja Pengantin uh -huh. baru Waduh. Dia berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan Dia sudah tobat, melaksanakan, membayar e, jaket untuk pakir miskin dan anak yatim piatu. Salah. Nggak ada Neni bayar jaket. Ya maaf maaf, Fizia. Fizia. Terus bu? Tapi dia tidak melaksanakan saum yang 60 hari itu. Bagaimana itu, Ma? Itu salah mangkanya ngaji pakai Quran, Neni. Arof <tuk tupikum, Amro ini lantadi luma bihima kitab Allah wasunatun nabiin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian dapat dengan dua perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Marah yang dua perkara Quran dan sunah Rasul. Berhubungan ibadah di siang hari, di bulan puasa, bayar jakaat ngaji di mana? Salah Ada dendanya Empat Satu Orang tadi harus memberdekakan Budak belian Zaman sekarang nyari budak belian mana Ada budak letik lulumpatan Kalau gak bisa Yang kedua Puasa 60 hari berturut-turut Bayangkan 60 hari berturut-turut Kalau hari keempat puluh Batal Ulang lagi dari pertama. Makanya ngaji jadi umat Islam. Yang ngaku Islam mengerti Quran. Ini masalahnya. Kita jadi umat Islam asal Islam KTP sih. Nggak mau belajar. Saya tidak bercanda serius ini. Atau yang ketiga. Sekali berhubungan badanmu lama atau sebentar. Ngasih makan pakir miskin. 60 orang. Kalau bayar zakat, memang ada urusan zakat sambung wa ba. Teu ineni. Ada nyambung euy. Makanya ikut aturan agama gitu. Oke. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik pemirsa, kita harus break sebentar nanti kembali lagi tetap di di Mama dan Aa. Terima kasih. Makanya jadi orang tua bukan hanya kita yang ngaji, kita banyak salah, hanya rajin ngaji, anaknya pacaran dicuekin, ini ah. yang salah. Oh. Pemirsa, nah masih bersama kami di sini di Mama dan A. Terima kasih. Dan tema kita masih tentang jatuh cinta di sosial media. Kita lanjutkan lagi untuk ibu-ibu yang mau bertanya, siapa lagi yang mau nanya, Bu? Iya. Boleh. Setelah dari Girang tadi, karena ke Pak Gejungan, berbes. Silakan Gejung. Iya, silakan. Yang mau nanya berdiri biar pemacu yang tahu. Iya. Iya Gejungan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Triningsi dari Bagi Jukan Brebes Majelis Takhrim Nurul Ikmah Saya mau tanya, Mah Iya Curhat dong, Mah Iya, dong Mah Ini ada anak-anak zaman sekarang Di sosial, sosial media Pacaran lewat WA atau SMS-an, mah. Tetapi setelah anak itu jatuh cinta satu sama lain, setelah orang tuanya mengetahui, orang tuanya itu tidak setuju. Bagaimana itu, mah? Bagaimana... Putusin! <tuk> Makanya dari tadi, udah saya bilang, Pak Gujug-gujug-gujug. Udah saya bilang. Karena itu tidak baik pacaran lewat itu akhirnya ter saling puji saling sayang sayangan maaf itu sudah merupakan jinak tangan kata dia udah bilang gitu kan udah saya jawabin dari tadi itu dihindari karena tidak sedikit yang justru berbuat jinak beneran oke pak bu juga apa sih mama ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ik heb het niet weten. Ik heb het pertanyaannya bebas ya bu ya, boleh di luar di sini silakan. Dari Ramadjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Endang. Dari Majelis Taalim Al Hikmah Kelurahan Duku Keramat Jati Jakarta Timur, Mama. Oi. Pada saat ini, ya, Curhat Ma. Iya yeah, dong. Ma. Era sekarang medsos itu sangat marak sekali. Ada ibu seorang ibu mempunyai anak yang sudah main medsos lah gitu ya. Yang akibatnya mah fatal lah gitu. Si ibu ini hingga mengusir itu anak karena sudah berbadan dua. Oh. Badannya membelah. Oh. <laughs> dua ya. Terus? Terus kan ibunya tidak mau terima ya, Mah ya. Anak itu diusir. Hukumnya apa, Mah? Oke, aku bagi si bu. Jadi Usir. tidak diaku lagi menjadi anak. Bu maaf ya bu, makanya jadi orang tua bukan hanya kita yang ngaji. Kita banyak salah, makanya rajin ngaji. Anaknya pacaran dicuekin. Ini yang salah. Nggak bisa langsung nyalain anak. Perlakuan kita kepada anak, anak itu kan amanat dari Allah, yang wajib dijaga, wajib diarahkan, dididik arah yang benar. Kalau menyia tinggal diam, anaknya sampai sampai hamil, enggak hanya anaknya yang dosa, emanya dosa. Kenapa? Akibat dari emanya lawe. Enggak bisa menyalahkan anaknya doang. Emanya makanya kita kan Anda lihat. Kalau anak 7 tahun belum sholat. suruh sholat. 10 tahun pukul. Kenapa anak pacaran enggak dipukul? Ini masalahnya. Tidak bisa menyalahkan anak karena perlakuan kita. Bahkan maaf di kita kadang-kadang orang tuanya girang kalau anaknya punya pacar bangga. Ini artinya emaknya sudah mendorong anaknya ke arah itu. Dua-duanya dosa. Karena yang namanya Gina, bu jangankan jinanya, PDKT-nya pun sudah dilarang oleh Allah. Dua-duanya dosa. Anak diusir, kemana tuh anak? Menggila, siapa yang urus di luar? Rangkul, kalau itu kesalahan emaknya. itu bu terima kasih mama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai warahmatullahi wabarakatuh kayaknya nangisnya apa <tuk> muter? Iya, <tuk> apa dua badannya maknanya ya. Manisnya, iya. Jadi kalau ada hal, hal seperti itu kita sebagai orang tua juga harus introspeksi. Korek si Koreksi diri, kenapa tuh anak? Karena ada sebab akibat. Betul. Atau mungkin dikasih makanan yang haram dari kita? kan berpengaruh itu, iya. atau menurut kita dasar anak nakal apa itu kan doa, hmm. nggak bisa nyarangi anak langsung, ngaca kita koreksi. Iya, begitu ibu dari keramat jati. Oke, siapa, la siapa lagi yang mau nanya bu? Yeah, terasi. <laughs> terasi mau nanya kalau dulu terasi, kita baca email dulu ya. Terasi udah mau buru-buru aja ya, dari Sarah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terhat dong Iya dong yeah, Berikan kami baru berjalan seumur jagung Pertengkaran dari yang kecil sampai yang besar sering terjadi Karena sifatnya berubah tak seperti yang saya kenal di awal hubungan Di awal Hubungan saya dengannya berawal dari sosmed Yang menunjukkan dia anak yang baik Hingga kami bertemu dan memutuskan untuk menikah Sifat terpikirkan apakah hubungan yang diawali dari sosmed Tak pernah berujung dengan baik dit is aan islam. Ik heb daar in. Ik wil er geen zin Ik heb er Ik heb er geen zin Ik heb er geen zin in. banyak in. er geen zin in. Ik heb Kan geen in. Ik kan er jelek jadi bagus. Lihat yang geradagan cerawatan licin bos yang tadinya hidungnya pesek mancung wow yang kulitnya burek bening wah wow. iya kan iya yeah. manis-manis pada nongol makanya sekali lagi berkali-kali saya bilang jangan langsung nyuruh-nyuruh langsung nikalah sedikit dulu siapa dia tanya tetangganya tanya sahabatnya keluarga dekatnya sabar dong ada waktu yang namanya taruh itu gak langsung seburat langsung menikah, enggak kecuali kalau kita sudah benar-benar ada kabar bahwa dia keluarga baik, orangnya baik silahkan jangan beli kuci dalam karung berkali-kali saya bilang ini salah begitu kenal anaknya baik ya iyalah pakai bahasa basi namanya juga ngerayu cewek hmm. di belakang Masa jangan terburu nafsu harus berpikir sebelum anda mengambil keputusan penyesalan tiada berguna itu saran saya iya demikian ya uh, Sarah oke okay, sekarang uh, tarisi silakan tarisi tadi udah diri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati dari tarisi Taklim Nurul Ikhwan. Tarisi jasinga. Oke. Tarisi mulu. Curhat dong ma. Iya dong. Iya bu. Kini ma, saya punya kakak. Kakaknya istrinya menikah lagi. Ah? Istrinya menikah lagi belum Terus, cerai tapi belum ya. udah begitu saya panggil kakak kesono yuk kita nyaksiin nikah nikah istrinya kata kakak saya begini jangan katanya kasihan biarin katanya kan dia udah lama katanya enggak mesra gitu sama kakak gitu bagaimana ya kata kakak bagaimana mah gitu artinya kakak anda laki-laki nggak -laki tanggung jawab tapi sakit mah dengerin Kalau kakak anda laki-laki yang bertanggung jawab, walaupun dia sakit, dia akan cegah istrinya. Mungkin kakaknya dia itu sakit sehingga tidak bisa memberikan kepuasan kepada istrinya. Harusnya ceraiin dong sama kakak anda. Salah kakak anda, egois. Nggak bisa begitu bela diri. Kasihan dia buka. Hukum agama bertanggung jawab. Jangan Anda bilang kakak saya baik. Enggak, kakak Anda gak tanggung jawab. Kalau ya. dia tidak berikan keputusan pada istrinya. Kalau emang minta cerai ceraikan istrinya. Saya yakin. Sebelum adanya pernikahan sudah banyak pembicaraan antara kakak Anda dengan ipar Anda. Ya. Ipar Anda gak salah. Mungkin udah ngomong. Kakak Anda laki-laki tanggung jawab dong. Kalau dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Istrinya minta cerai atau minta apa-apa. Udah, ceraikan saja. Baru benar, habis wafat saya boleh menikah. Kakak anda yang salah. Saya yakin, makanya begitu ngomongnya kakak anda tahu kan? Iya. Artinya dia dosa besar. Dari awal ceraikan istrinya, karena dia sudah tidak berikan kepuasan sebagai suami, begitu seharusnya. Tidak bisa, kasian biarin dia ngaposis. Saya sebagai suami mana tanggung jawab? Kalau nggak bisa memberikan kepuasan ceraikan biar dia bisa bersenang dengan laki-laki lain begitu yang benar. gitu Tarisi Terima kasih ya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Odeh odeh. Sebelah mana sih yang namanya Tarisi Mama menganggapi. Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? buat dari Jawa namanya Tarisi. Kalau yeah. oh. oh, di Cirebon Tarasi. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Yeah. boleh 11 kali Tarisi, lagi. Tarisi. Dari Depok lagi silakan, Pok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Raci dari Ibu Raci Majelis Taklim Atin. Tima Anggis Depok okay. Curhat dong, Ma yeah, Jurha Ma, saya punya masalah Dalam keluarga saya Anak saya yang terakhir Sudah nikah, Ma Tapi tinggal sama saya Dulu waktu bujangan sih, Ma Kalo pagi, ini subuh saya bangunin Nah, sekarang sudah keluarga, Ma Jadi setiap subuh, gak pernah subuh Saya membangunkan karena udah keluarga Saya kadang-kadang sedih, Ma Bagaimana caranya biar mereka tuh bangun subuh tapi sebagai saya <ganti> tapi kan udah punya istri mah masa saya waktu itu maaf maaf maaf tidak ada mantan anak sampai kiamat kewajiban ibu aci oh, tetap <tutup> kewajiban <tutup> jangan ada bidang dia kan udah rumah tangga udah rumah tangga anak saya tuh walaupun badannya segini gitu tetap aja nggak suhu guyur <tutup> Kewajiban begitu buat. Oh iya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, Ibu Rah. Ja Oke, okay, okay, kita harus berikir sebentar, nanti kembali lagi datang ini di Mamah dan A. Jatuh cinta tidak dilarang, bahkan tidak berdosa. Tapi mengelolanya ini yang menentukan baik-baik hasil daripada rasa cinta tadi. <Sing> Ik lagi mama dan. de ah. Ik heb een ik ik ik heb een ik warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. een Cikalang Girang, Tasik, Malaya. Oke, oh, Girang. Curhat dong, Ma? Iya, yeah, dong. Ma, saya mau nanya. Mm. Eh, saya kebetulan di rumah buka agen grilling. Cuma suka, suka ada orang yang mau beli saldo. Itu namanya saya tanya-tanya dengan orang itu. Itu namanya judi online, Ma. Gimana saya untuk... Atau dilayani atau enggak? Apakah hukumnya, Ma? Gitu. hukum. Judi! Ah ada ketawaan. <laughs> Aram, eh, eh jangan tidak, tahu. Bahagia. Makasih, Mah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> nah, sekarang kita akan mengikuti kesimpulan Mama Duta tema kita jatuh cinta di sosial media. Silakan, Mah. Yang namanya jatuh cinta adalah kecenderungan seseorang kepada lawan jenis. Ini fitrah dasar manusia Sunatullah. Tidak ada satumpun manusia yang terhindar daripada sunatullah ini. Karena zuhina lir nasih hubus sahwati minanisa wal banin. Wal qonati rilmu kontorati minadabi wal fitoh. Wal hilmu sawamati wal an'ami wa has. Dhali kiamata al hayati dunya. Wallah indahu sulma'af. Pitrah dasar manusia. Bahwa di sana ada perasaan cinta. Perlebanan jenis. Itu tidak masalah. Tapi... Bukan dosa orang jatuh cinta Cara pengelolaan rasa itu Kalau kita kelola dengan cara baik Instalasinya baik Misalnya taruh kemudian menikah Kalau sudah siap Kalau dengan cara yang tidak baik hasilnya tentu tidak baik Gara-gara di sosmednya jatuh cinta Lalu mereka berbuat cinta Itu yang salah cara pengelolaan rasa cinta tadi Jadi jatuh cinta tidak dilarang Bahkan tidak berdosa Tapi mengelolanya ini yang menentukan baik buruk hasil daripada rasa cinta tadi. Oleh karena itu kita wajib memilah dan memilih mana yang halal mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak. Insya Allah sebagai seorang muslim sejati kita tahu ke arah mana kita harus melangkah. Yuk kita ngangkat tangan kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamdan syakirin, Hamdan naimin, Hamdan yuapin, ya mahu wa yukafiu mazidah, Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, Kama yang bagi rijalali wa jikal karimi wa adhimi suhtarik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Wa ala ala Sayyidina Muhammad, Ya Allah, Zidikalah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dengan keyakinan ketakwaan yang ada insyaAllah. Kami kerjakan segala perintahmu ya Allah. Dan kami pun menjahui apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan sanimat yang telah kau limpahkan kepada kami. Kami punya rasa kecenderungan keperlewaan jenis. Kami pun menikah ya Allah. InsyaAllah kami merasa senang dan kami merasa bahagia. Ya Allah ternyata begitu banyak orang yang jatuh cinta di medsos. Kemudian mereka menikah. Akhirnya pernikahan mereka berantakan. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, jagalah kami, tunjukin hati kami di yang benar. Jangan hanya memikirkan keinginan sesaat, Ya Allah. Berikanlah kepada kami, taupik hidayah dan rita darimu. Amin. Rabbana, taqbal minna, innaka antas sami'ul alim. Batub alayna, innaka antas tawaburahim. Rabbana, hati na'atina.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 Semoga urang nanti pulang semua selamat sampai rumah masing-masing. Amin. Amin. anak terima kasih. Sama-sama. Pemirsa buat ada yang ingin bertanya melalui email silakan dikirimkan ke alamat email kami di mamah@indosiar.com dan jangan lupa di subjeknya ditulis surat -tul dok. Kami juga ingin menginformasikan bahwa dalam rangka hari ulang tahun Indosiar yang ke-23, kami mengajak Anda untuk mewujudkan 23 mimpi saudara kita di 23 titik perbatasan Indonesia dalam program Indosiar untuk Mimpi Indonesia. Bantuan Anda untuk mewujudkan mimpi tersebut dapat disalurkan melalui rekening BCA dengan nomor rekeningnya 162633888 atas nama Yayasan Pulih Amal Pedulikasi. Indonesia untuk mimpi Indonesia karena kita Indonesia. Baik pemirsa mohon maaf kalau pagi hari ini kami ada salah-salah kata. InsyaAllah besok kita ketemu lagi tentu dia tetap di sini. Mama dan A! Was al morgen, goh? Wat op je doel, wat werkt dat?